Assalamualaikum Sederlun, berita pagi edisi hari ini Rabu 1 Maret 2017 dibacakan Ardian Syah. Gubernur Aceh terpilih dilantik Juni 2017. Polisi tangkap kapal berbendera Malaysia saat curi ikan di perairan Aceh. Puluhan kendaraan sempat terkebak banjir di Padang tinggi Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang dirangkum tim Newsroom Seram BFM.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 Sudah delun pelantikan gubernur dan wakil gubernur Aceh terpilih akan dilakukan serentak bersamaan dengan pelantikan gubernur dan wakil gubernur lainnya se-Indonesia yang mengikuti pilkada serentak tahun 2017. Direncanakan pelantikan dilakukan dua tahap. Bagi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir dengan bulan Juni 2017, pelantikannya dijadwalkan pada bulan Juni. Sedangkan kepala daerah yang masa jabatannya habis pada periode Juli-Desember, maka pelantikan dilakukan pada Desember 2017. Demikian informasi yang diperoleh dari pejabat di bagian Humas ke Mendagri. Pejabat di bagian Humas ke Mendagri juga mengungkapkan bahwa jadwal pelantikan pasti akan disampaikan Mendagri. Begitupun ia mengisaratkan karena Aceh memiliki undang-undang tersendiri, yakni Undang-Undang No. 11-2006 tentang pemerintahan Aceh, sangat mungkin pelantikan dilakukan berdasarkan amanat UUPA, yakni pada sidang paripurna istimewa DPR Aceh, seperti sebelumnya, saat Zaini Abdullah dan Muzakir Manap dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur Aceh periode 2012-2017. Sebelumnya, Wakil Ketua 1 DPRA Dr. Andes Sulaiman Abda mengatakan pelantikan gubernur wakil gubernur Aceh akan merujuk pada UUPA, yakni dilantik oleh mendagri atas nama presiden dalam sidang paripurna istimewa di DPRA yang disaksikan oleh Ketua Mahkamah Syariah. Sudarlun Direkturat Kepolisian Perairan Polda Aceh menangkap kapal nelayan berbendera Malaysia KMPKFB 1488 yang mencuri ikan di perairan Indonesia, tepatnya 50 mil dari daratan pantai Kuala Langsa. Penangkapan kapal nelayan asing ini dilakukan bersama petugas Ditpol Air Bahar Kampolri. Petugas ikut mengamankan nahkoda dan tiga anak buah kapal. Kabit Humas Polda Aceh, Kombes Polisi Gunawan mengatakan penangkapan terhadap kapal nelayan asing ini dilakukan Sabtu lalu pukul 08.00 oleh kapal KP Biterun 3016 Ditpol Air Bahar Kampolri yang melaksanakan patroli di perairan Langsa. Petugas melihat dan mencurigai sebuah kapal kayu yang sedang menangkap ikan sehingga personel kepolisian pun mendekati kapal tersebut. Pada saat petugas mendekat, kapal nelayan asing itu kabur sehingga dikejar oleh petugas dan akhirnya kapal tersebut berhasil ditangkap. Setelah diperiksa, kapal tersebut ternyata mencuri ikan menggunakan pukat tunda. Di samping tidak memiliki izin, kapal asing tersebut juga melanggar ketentuan dan perundang-undangan karena menangkap ikan di perairan Indonesia. Kombes Gunawan mengatakan kapal berbendera Malaysia kemudian ditarik ke dermaga Kuala Langsa, Kota Langsa untuk penyidikan lebih lanjut. Empat orang diamankan dari kapal asing tersebut yakni Nahkoda atas nama Sakon, 53 tahun, asal Thailand, serta tiga ABK masing-masing Pansari, 68 tahun, warga negara Thailand, Pen, 37 tahun, dan Piarin, 35 tahun, keduanya asal Kamboja. Darlun puluhan kendaraan yang melintas di Jalan Nasional Banda Aceh Medan terjebak dalam kemacetan panjang di kawasan Gampung, Kupula, Tanjung, Kecamatan Padang, TGPD akibat banjir selasa kemarin. Kemacetan berlangsung sekitar 6 jam mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat menyusul terendamnya badan jalan nasional sepanjang 300 meter dengan ketinggian 50 cm. Aparat kepolisian dibantu TNI dan warga terlihat bekerja keras mengatur arus lalu lintas agar kendaraan bisa menerobos derasnya air yang melintas badan jalan. Kapol Respedia KBPM Ali Khadapi juga turun mengatur kendaraan yang terjebak di dalam banjir di ruas jalan Banda Aceh Medan itu. Afrijal warga Gampung Kupula Tanjung kecamatan Padang Tiji mengatakan banjir terjadi menyusul hujan yang menyebabkan sungai di Belang Putih meluap. Menurutnya air sungai meluap ke pemukiman warga karena tersumbatnya aliran sungai dengan batang kayu hasil pembalakan liar. Camat Padang Tiji Zulkifli mengatakan Gampung Kupula Tanjung dan Belang Putih yang berada di sisi jalan nasional letaknya sangat rendah sehingga saat hujan turun desa tersebut langsung banjir. Dua desa tersebut langganan banjir setiap bulan. Pihaknya akan melaporkan kepada BPBDP di guna menormalisasi sungai yang tertimbun dengan batang kayu tersebut. Darlen pemerintah Kabupaten PD mulai menetapkan masa tanggap darurat pasca banjir bandang di Kecamatan tangsi Masa tanggap darurat dimulai sejak Selasa kemarin hingga 11 Maret 2017 atau 12 hari. Wakil Bupati PDM Iriawan mengatakan masa tanggap darurat ditetapkan guna menangani perbaikan infrastruktur. Hal tersebut diutamakan jangan sampai akses kebutuhan masyarakat terganggu. Selama masa tanggap darurat Pemkab secara terus-menerus melakukan upaya perbaikan akses publik terutama jalan, jembatan, normalisasi sungai, rumah yang rusak serta fasilitas ibadah. Pemerintah tetap komitmen menuntaskan segala fasilitas yang hancur hingga normal kembali. Kepala BPBDPD Apriyadi menambahkan tahun ini Pemkap telah menyiagakan alokasi APBK untuk pos penanganan bencana 10 miliar rupiah. Dalam minggu ini BPBDPD dan tim teknis akan memverifikasi infrastruktur rusak akibat banjir yang menerjang tangsi Sabtu lalu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambia FM. Serambi FM. Darlun longsor yang melanda jalan provinsi lintas melabuh gempang tepatnya di Kecamatan Sungai Mas, Aceh Barat dilaporkan meluas dan semakin parah. Bahkan hubungan transportasi darat melabuh gempang atau sebaliknya sudah 4 hari terakhir lumpuh total. Informasi yang diperoleh longsor yang melanda jalan provinsi sebelumnya hanya di kawasan Kubu Anumanya, Kecamatan Sungai Mas atau kilometer 80. Namun kini longsor semakin parah dan meluas ke lokasi baru di kawasan Tungkup, Kecamatan Sungai Mas. Ada empat titik badan jalan yang tertimbun longsor. Hingga saat ini belum ada upaya penanggulangan dari pemerintah Aceh dan Pemkap Aceh Barat terhadap longsor pada sejumlah titik tersebut. Akibatnya armada L300 dan pengendara belum dapat melewati jalur tersebut sehingga mereka beralih ke jalur alternatif lintas calang Aceh Jaya, Banda Aceh. Kepala BPBD Aceh Barat T. Sahlunapoli membenarkan longsor kembali melanda jalan kawasan Kecamatan Sungai Mas, yang berbatasan dengan Kabupaten PDI. Longsor terbaru terjadi di 4 titik. Petugas BPBD telah turun ke lokasi, namun membutuhkan alat berat untuk membersihkan longsoran tersebut. Darulun dua irigasi yang berfungsi mengairi areal persawahan seluas 639,9 hektar di lima kampung kecamatan Selala, Aceh Tengah, rusak diterjang banjir bah Sabtu malam lalu. Luapan banjir yang menyebabkan jebolnya tanggul penahan banjir akibat tingginya curah hujan. Kepala pelaksana BPBD AC Tengah jauh hari mengatakan selain curah hujan yang tinggi juga terjadi sendimentasi aliran irigasi sehingga ketika hujan deras turun, air tidak tertampung dan meluap hingga menyebabkan tanggul irigasi jebol. Jebolnya tanggul irigasi berawang kenil dan jerik melala di kecamatan Celala berdampak untuk areal sawah di lima desa. Penanganan darurat irigasi yang jebol sudah dilakukan pihaknya bersama Dinas Pekerjaan Umum. Adapun areal persawahan yang terkena dampak jebolnya irigasi yakni Desa Berawang Gading, Kampung Cibru, Melala Tanyong, Gampung Celala, dan Desa Ramping. Selain berdampak ke areal persawahan, jebolnya irigasi tersebut juga mengancam puluhan kolam ikan masyarakat di daerah itu. Darlun pemain asal Aceh Utara mendominasi seleksi tim nasional U16... ...yang digelar oleh Asosiasi Provinsi PSSI Aceh. Dalam seleksi di lapangan sintetis Stadion Harapan Bangsa Lung Raya Banda Aceh... ...kemarin dari 11 pemain kuota untuk Aceh, 5 pemain Aceh Utara lolos Timnas U16. Ketua Umum ASPRO PSSI Aceh Adli Calu mengatakan... ...sebanyak 104 pemain dari sejumlah kabupaten kota di Aceh mengikuti seleksi. Meski yang diminta ASPRO PSSI Aceh sebanyak 2 orang... Setiap kabupaten kota namun sejumlah daerah mengirimkan lebih dari 2 pemain Sementara Aceh Utara mengirim 13 pemain Setelah dilakukan proses seleksi dari 11 pemain yang lolos 5 diantaranya pemain Aceh Utara Proses seleksi U16 ini sesuai dengan surat dan dari PSSI Pusat 11 pemain U16 Aceh yang sudah terpilih akan mengikuti seleksi tahap kedua di Medan Sumatera Utara pada 13 hingga 14 Maret 2017 Mereka akan bergabung dengan utusan dari provinsi lain di Sumatera. Pemain yang lolos dalam seleksi tahap kedua akan mengikuti seleksi tahap akhir atau seleksi nasional di Jakarta pada 23 hingga 29 Maret 2017. Pemain yang terpilih masuk dalam timnas U16 kemudian akan mengikuti pemusatan latihan nasional untuk persiapan mengikuti AAF U15 Championship 2017.